Yang ke-26 Yang ke-26 Tidak menjaga perasaan suami Ini adalah maksiat bu Baik saat suaminya ada Ataupun saat dia pergi Tidak menjaga perasaan suami Tidak tipis perasaannya Coba ibu lihat beberapa contoh Yang agung dan mulia berikut ini Asma binti Abu Bakar Tahu suaminya pencemburu bu Tahu suaminya pencemburu Asma binti Abu Bakar bagi Rasulullah apa posisinya itu? Hah? Ipar. Ya Bu Asma sedang membawa biji-bijian kurma. Rasulullah sallallahu sedang bawa unta. Apa kata Rasul, kamu naik unta? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa Asma di atas unta itu. Sementara Rasulullah bersama dengan kaum laki-laki yang lain, <tuh> apa kata Asma? Aku menolak. Ketika hal tersebut aku sampaikan pada suamiku Zubair, ya. Ketika disampaikannya kepada Zubair, apa kata suaminya? Zubair, demi Allah, ah, bahwa aku memikul apa itu biji-biji kurma itu di atas kepalaku sampai ketujuan lebih aku senangi daripada engkau naik di atas ontanya. Rasulullah SAW bersama Rasulullah SAW cemburu dan Asmaq menjaga itu Asmaq menjaga betul perasaan suaminya jangan suaminya cemburu boncengkan jurang agak perasaan laki secara agama ini sudah jelas salah bonceng sama orang naya lah dia tonton ya naya lah jurang lah. nyobini orang ya sementara dia naik dengan suami orang lain Boncengan. Kalau atas nama rombongan gak apa-apa. Jadi makanya seorang istri yang cerdas, dia ketahui apa-apa yang disukai suaminya, apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ini nomor satu. Yang kedua, rambu-rambu syariah dia jaga. Lalu dia akan menjaga apa-apa yang tidak disukai oleh suaminya. Jaga perasaan suamimu. Satu contoh lagi. Salah seorang di antara sahabat dekat kami, pernah bercerita, Bagaimana dalam sebuah perjalanan ternyata dia sering tidak dibersamai oleh istrinya Istrinya sibuk dengan orang lain Cerita sana, cerita sini, ngobrol sana, ngobrol sini, berjalan ke sana, berjalan ke sini Suaminya sering ditinggal-tinggal Padahal kadang-kadang suaminya butuh servis, butuh sendagura, butuh kehangatan segala macamnya Dan dia tidak memberikan itu Ibalah hati suami ini, sedihlah hati suami ini Tetapi suaminya Alhamdulillah dia ada iman Dia ada iman dia ada ilmu Dia cepat memaafkan istrinya Tapi Wanita ini Harus merubah sikapnya ke depan Ya bu, ya Tidak boleh ibu Ibu asal sensitif dengan perasaan sua, suami Ketahui apa yang disukai suami Apa yang tidak disukai oleh suami Langsung beradaptasilah kita Dan jagalah perasaan suami kita Baik ketika suami kita ada Atau ketika suami kita senang tidak Ada Sekali lagi saya katakan kemarin sudah kita uraikan <tuh> suami kita tidak suka kalau kita chatting-chattingan dengan laki-laki asing kalau kita telepon-telepon dengan laki-laki yang bukan mohromnya maka saat suami kita tidak pun di samping kita kita jaga itu bu. seolah-olah suami kita ada dekat kita seolah-olah dia ada di sisi kita gitu loh